Pak Agung, selamat siang. Selamat siang. Iya, silakan Pak. Oke, iya. s e p e r s i h kalau menurut saya,、uh, yang berlaku di Aceh s k a r a n a kan memang sudah sesuai dengan、uh, keistimewaan Aceh ya.、Mm -hmm. Jadi menurut saya tidak perlu dipermasalahkan apakah itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 1 t a u tidak. Karena、uh, jelas berbeda antara s a r i Akhidram dan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, itu salah satu l a r yang memang d i m i n i s i oleh masyarakat Aceh.、Mm -hmm. Oke,、okay, baik. Terima kasih Pak Aldi.、Ya. Bu Mita, selamat siang. Selamat siang. Ya, s i l a k a n Bu. Saya kalau nggak suka ya,、uh, apa, h u m a n Rights itu、uh, intervensi masalah、uh, regulation di Indonesia. Kalau memang dia mau, dia juga Harus intervensi itu yang di apa namanya yang di Prancis e itu orang pakai g i l b a b gak boleh di Prancis e kan Padahal itu hak-hak bagi orang jangan di Indonesia aja terus yang di MCI terima kasih terima kasih Ibu Mita Terima t s i a n g Pak Herman Ya, terima kasih. ya silakan p a k Ya kalau pandangan saya mengatakan begini kalau kita lagi enak-enak makan nasi ya Dan nasi itu tidak membunuh tidak membuat kita sakit Terus kalau ada orang mengatakan bahwa makan roti itu lebih enak, kenapa kita harus merubah jadi makan roti begitu? Kita adalah kita. Indonesia adalah Indonesia. Demokrasi, hak asasi manusia yang kita boleh bangun di Indonesia ini, kita sesuaikan dengan norma, etika, budaya yang kita anut. Ya tentunya kita masukan masukan orang boleh saja, tapi tidak arti seratus persen harus kita jalankan begitu. a i k saya begitu terima kasih.、Hmm, baik, terima kasih Pak Herman. Pak Dodo silakan. Ya selamat siang. Ya silakan Pak. s a l a u m e n u r u t saya ya kita itu p a n g s a Indonesia harus mengurus negara kita sendiri. Jadi kita punya undang-undang -jang, jangan ditafsirkan orang asing itu nanti b o d o Jadi kita harus seratus p e r e n、nah, itu、uh, urusan kita jangan terpengaruh. パラキハブ。 Jadi yang melanggar itu bukan Jogja tetapi a t i ya. Ya itu sumbernya itu. Jadi persoalan. Itu n gak g usah ngikutin orang-orang sih ngikutin suatu h a l h a yang bikin negara kita. Pancasila itu jelas lebih baik ya. Kalau pakai kayak gitu ya akhirnya bikin ribut saja. Terima kasih. Baik Pak a r i f i n s i l a k a n e nah,、uh, k a l u menurut saya, Pak, mungkin lebih baik presiden itu memikirkan hal yang lebih penting pada saat ini, ya Pak, ya. Karena kalau untuk seperti hal-hal yang disebutkan tadi, itu terus terang kita akan m e l a n g g a r k e b e m i l i k a n sungai ini t i a k i t a bawa. Kira-kira begitu, Pak. Ya, baik, ya, Pak.、Time. Pak Hari, silakan. Selamat, ya, Pak. Yang silakan, Pak. Pastinya kan kita ini lagi agak tenang ya di Aceh, tadinya ribut-ribut, terus tenang, karena juga diantaranya, karena dikasih keistimewaan ya menegang harian i s a m karena adatnya memang begitu. Kok kita ini apa, ngatur diri kita sendiri diberikan ketenangan, jangan diusik-usik gitu ya. Nah, karena a c a ini daerah istimewa, Jogja juga daerah khusus ya, Jakarta daerah khusus. Kita mau dagang CPO aja Itu b a p a sahabat diributin Nah terus di dunia itu Kita itu jangan bodoh ya Jangan mau d i d i b t e orang lain Terima kasih Ya baik Pak Rizal s i l a k a n Ya ini Pak、uh, Inilah pentingnya pendirian kita sebagai bangsa ya Pak Jadi kita itu harus Jangan mau diatur-atur dengan orang lain Yang memang pada dasarnya itu punya kepentingan Begitu ya Jadi contohnya u n d a n g u n d a n g sendiri yang mengatur tentang Serda d i a c e h Ya uang rakyat ajanya sendiri aja n Gak g jadi masalah Dan bahkan mereka sendiri yang minta Ada aturan seperti itu gitu loh Jadi kok kita Apa, mau aja meributkan Termasuk disini peran media Juga, juga jangan, jangan terlalu mau Kita itu seperti Memang d i d i k t e gitu loh Nah itulah pentingnya、e, Kesadaran kita Mana sebenarnya yang baik buat kita d Itu a masa kita sendiri yang tahu gitu loh Ini kepentingan asing yang berbicara, dan ditunggangin oleh kepenting-kepentingan a n politik dalam negeri yang y a nggak n g tahu itu ujung-ujungnya nggak jauh dari uang itu semuanya gitu. Nah itu aja mungkin Pak. Ya baik. Pak Tony selamat sore. Selamat sore. Ya silahkan Pak Tony. Ya sebenarnya kalau pendapat saya itu ditelah dengan sebaik-baiknya karena yang namanya、uh, LSM lulu luar itu juga kadang-kadang ada kepentingan tersendiri gitu loh. Tapi memang... Sebenarnya Aceh itu kan masih bagian dari Indonesia Yang mana negara Pancasila bukan negara agama So, yang lain gak mau p a k a i j i w a b Atau yang lain mau gimana Selama dia gak bugil di tengah jalan I think itu masih oke、okay、gitu loh、hmm. Karena gimana juga ini Banyak manusia-manusia yang udah p a k a i Yang belakang alim itu juga parah itu mentalnya yang Banyak kayaknya tuh t di pinggir gang Main judi tetap, main perempuan juga Tapi berkoar-koarnya mereka tuh suci Kan itu namanya munafik, m a kasih Oke,、okay, Panas, Ruan? Iya, b u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 アジオピニアで、この子が ideologically、この子が、この子が、この子が、この子が、この子 i この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、こが、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、この子が、このが、この m e n e n g a l k a n kebebasan beragama itu aja, Mbak. Oke,、okay. terima kasih. Thank you, b a r t Ya, Mbak, silakan, Mbak. Cuma hanya mau roti, tentang usaha tuh di Aceh. Iya, s y a di satu pihak sih, katanya syariah ya, tapi bajingan semua itu, Mbak.、Eh, jadi moralitas tuh, moralitas itu munafik, Mbak.、Hmm. Ya, syariah-syariah gitu, munafik semua, teman-teman, u h t t u h Di sana ditodongin, pakai senjata itu. Maling semua, perampok semua itu, dari GAM itu. e r、hmm. i m a kasih. Oke.、Okay. Mana s u r u n Oke,、okay, aku ngomong lagi t u h Ini, kalau melangkat ibu ini jangan bersifat s a r a Bukannya jangan bersifat s y h j a n a n masalah, g i t u Kalau yang bersifat s a r a jangan diangkat m a s y a r a d a t e i m a t y a r a a t yang lain.、Yeah. Terima kasih. Oke,、okay, Pak Ahmad. Selamat siang. Silahkan.、Uh, di negara kita ini semua nggak jelas gitu ya artinya、uh, hak asasi manusia itu、uh, mungkin di tempat lain harus dicegahkan tapi negara kita ini sulit ngegakannya diabaikan begitu. Oke, terima kasih. Oke.、Okay. アリビアサバサバサバサ toys third 何 campur tangan lagi demikian Bu, terima kasih、oke. terima kasih Pak Sandra s s i l a k a n Mbak semestinya urusan mesum sama berbusana yang norak-norak yang tidak sesuai dengan akar Pancadila itu bukan saja diterapkan di a c e h tetapi harus diterapkan di seluruh Indonesia, terima kasih oke Pak Tono ya, ya, terima kasih saya melihat begini undang-undang dasar 45 itu jelah、uh, di pasal 29 ya itu kelepasan beragama itu diatur dan kita bukan negara sekuler kita mengatur manajahkan e e m jadi i m a n r i g i t itu、uh, salah k a l a u mengatakan itu melanggar aturan, kita punya aturan adat budayanya berdasarkan undang-undang dasar -undang 45 dan itu bukan melanggar undang-undang dasar -undang 45 itu adat diajaknya, karena itu sudah sesuai、uh, kebebasan untuk、uh, menjalankan sesuai dengan syariatnya dan itu sebenarnya、uh, bangsa Indonesia harus bersyukur melihat itu karena dengan adanya、uh, perlakuan perusahaan yang baik itu mengurangi、uh, tindakan kriminal tindakan asusila dari orang-orang yang ingin berbuat b e g itu dan harusnya bersyukur bangsa Indonesia dengan mengurangi kriminal, begitu mengurangi t i n d a k kriminal maupun oke terima kasih、Abudi. ya Seharusnya kan itu sudah lembaga internasional, tentunya sudah ada standar internasional juga di dalam aturan-aturan, seperti peraturan daerah misalnya. Kalau niatnya memang untuk mencegah kerusakan moral karena mesum, ya aturannya lebih mengarah ke sana. Tetapi kelihatannya aturan tersebut tidak mengarah ke sana, justru seperti membatasi Kebebasan beragama, itu yang menjadi masalah menurut standar internasional Kita kan masyarakat Indonesia bagian dari masyarakat internasional Harusnya, kalau kita mempunyai wawasan luas, tidak sempit Harusnya didengarkan, apa yang menjadi petolok-petolok、uh, pemikiran dari lembaga internasional seperti human rights itu Terima kasih Oke,、okay, Pak Ramli Silahkan Pak Ramli Saya mau l u r u s k a n ya itu hukum syariah yang di Aceh itu yang berpakaian jilbab ya itu hanya dikhususkan ke agama Islam bukan ke agama yang lain itu saya kira itu lembaga internasional itu salah saya ini orang Aceh ya itu saya juga bukan, bukan agama Islam tetapi itu、uh, mungkin yang internasional itu terlalu, terlalu melebih-lebihkan itu ya itu sudah benar di、uh, syariah Islam di Aceh itu karena ride キュラムディカン、ボカンディアカジャ。<音楽><音楽>